Baik, m u a n Siang. siang Silahkan Pak.、Hai. Jadi kemarin juga sebetulnya saya sudah sedikit kasih komentar tentang ini di kasus di daerah. Sekarang saya melihat kalau di posisi bulan Mei akhir artinya sudah m e m a s u k i s e m e s t e r kedua idealnya kan berarti sudah harus membelanjakan meng 50% APBN itu jadi itulah yang menghambat semua pembangunan-pembangunan infrastruktur di negeri kita, saya lagi di jalan ini kebetulan jalan pusat, i n i a d a l a h satu korbannya jadi dalam penyerapan anggaran, pernah satu kali ketika Orde Baru ada g u b e r n u r Sumatera Utara namanya e w i Tambunam memulangkan uang ke pusat karena tidak bisa menghabiskan. Nah jadi ngabisin duit aja nggak bisa, apalagi nyarinya kan begitu.、Mm -hmm. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak、Lech. Pak Tony. Selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak komentar Anda. Iya, saya kira begini. Jadi penyelenggara negara ini sebenarnya kadang-kadang dia ngerti apa yang dia kerjakan. Makanya mau beli apapun pertama memang dia takut sekarang sama KPK nggak berani sembarangan. Tapi dia mau bikin apa t u h dia takut juga Karena dana yang akan dia keluarkan itu efektif gak? Bakal jadi kepake buat yang gak bakal dikomplain sama orang gak? Jadi mereka tuh bukan orang-orang yang kompeten Coba lihat satu bulan atau dua bulan terakhir ini Gimana mereka mau belanja t i a p hari ributin politikus ini, nyerang ini, si Natarudin lah, si itulah, si inilah Mereka efektif gak kerja itu Mereka cuma ributin itu aja Kalau n g urusin truk Sekali ngurusin truk sampai ke a t a s a t u s ngurusin semua Jadi siapa yang mau t e n t u i n satu kebijakan yang strategis itu g a k ada? m a k a ini negara kacau. Makasih. Terima kasih. Ya, selamat siang. s i l a kasih. a k a s i e r i a k a s i e r i a kasih. t a k a r i m a k e r i m a kasih. e m a k e r i n i h t e m a h e r i m t e a h t i a k a t e m t e m a k a t e r m a k a e m a k a s i e r a n a a k a s i r a k a e r a k a e r a k a t e r a p e r i a k a h t e r a k a s r i m a kasih. r i m a kasih. a kasih. t e r a k i h t e r m a k i h t e i m a s i t i a k a s i a kasih. a h t i a h t i a h t i m a Terima e r i m a a r i m a k a r k a e r a k i e r a k s i a s m a i h t m a s i h t e a s i h t e i a s i h t e i k a t i a k a s a k a s t a k a s t e r s e r Terima k a t i m a k a a k a s e r i a k a s t e r i k a s t a kasih. t a k i h t e r a i t e b a h t e r a p a s e j a b a t p e m e r i n t a h n y a j u g a b a n y a k y a n g g a k b i s a d i p e r c a y a Karena hukumnya lemah, sehingga takut kalau anggaranya dikeluarkan semua Dan dikorupsi semua, habis nanti s a m p i n g itu juga mungkin aja anggaranya n itu hanya piktik、uh, Janji-janji mulu, tapi sebenarnya uangnya nggak ada gitu loh. Terima kasih Terima kasih, Pak Dibio Pak Jimmy, ya, selamat siang Selamat siang, s i l a k a n Pak Ya Ini gimana ya kita mau menilai Mereka itu pencernaan pembangunannya itu seperti apa Dari pencernaannya sebagian besar, mungkin 80% itu anggaran untuk belanja izin、e, gaji pegawai、uh, ya yang, yang begitu yang, yang、uh, pengeluaran yang hilang begitu saja tiap tahun j a n g a n yang untuk、uh, pembangunan infrastruktur yang kelihatan itu untuk memajukan negara itu n gak g nggak begitu banyak kemudian juga、uh, belum lagi di, di markup segala macam, jadi gimana ini orang-orang yang、uh, p i a k i b a t n y d a n g g a r a sama di eksekutif Terima, Terima kasih Selamat siang Pak Andreas、ya. Silahkan komentar n ya y Akibatnya a itu Lihatlah infrastruktur Jalan-jalan Baik di i b u k o t a maupun di daerah-daerah Semua pada hancur Akibatnya Ekonomi di daerah itu t i d a k b e r jalan sehingga Pengangguran itu banyak s e k a r i n g パーリー、ラマシアン、ラマシアン、 terapa t ter, ada tanggung jawabnya ya semuanya bisa dihitung semuanya bisa diini data komplit gitu ya asal tidak menyelewengkan、uh, yang enggak enggak kan harusnya nggak perlu takut memang dana itu kan untuk pembangunan sekarang kan infrastruktur ini kan luar biasa jeleknya kan yang terkenal kita ini nggak bisa bersaing dengan negara-negara tangga kita karena infrastruktur kita yang yang g buruk sekali g i t u ya tapi di satu sisi katanya anggarannya nggak t e r s e r a p jadi Pemerintah ini ya cuma begitu-gitu aja, tidak ada tanggung jawabnya, tidak tidak bekerja dengan, bekerja dengan maksimal gitu ya.